Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang beberapa metode untuk memahami dan mempelajari ayat-ayat Allah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ayat Allah atau Al-Quran Al-Quran itu sendiri dimana berasal dari kata al ayat ikro, yaitu membaca diri Nah, ayat Al-Qur'an atau ayat Allah itu terdiri dari dua yaitu ayat Kauliah ayat yang tertulis yang ditulis setelah nabi-nya nabi wafat setelah rasul wafat karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang menulis ayat Allah dan ayat yang tersirat di dalam diri dan di alam disebut ayat kauniyah jadi ada dua ayat Allah yaitu ayat kauniyah alayat yang tertulis dan ayat kauniyah ayat yang tersirat nah di sini saya menjelaskan bahwa ayat yang lebih tinggi adalah ayat yang tersirat tersirat di dalam diri dan tersirat di alam semesta ini nah lalu bagaimana mempelajari ilmu Allah tersebut yaitu ada empat metode cara mempelajari ilmu Allah satu yaitu dengan Tadarus dua dengan Tadahur ketiga dengan Tafakur dan keempat adalah Tabayur apa itu Tadarus? Tadarus berasal dari bahasa Arab dari kata Darsud yaitu pelajar jadi Tadarus adalah mempelajari tapi kebanyakan, lagi-lagi orang pada umumnya menganggap bahwa Tadarus hanya membaca ayat-ayat yang tertulis. Hanya itu bukan Tadarus, itu Kiro'at. Karena kalau Tadarus itu mempelajari, otomatis harus memahami terjemahannya. Jangan sampai mempelajari Ikro, tapi nggak tahu Ikro itu apa artinya. Ikro itu artinya adalah membaca. Pekanan yang lebih utamanya adalah membaca diri Nah Taddarus ini bukan hanya membaca tapi mempelajari Karena Taddarus itu dari bahasa Arab yang berasal dari kata Darsun yang artinya pelajaran Yang kedua, bagaimana cara mempelajarinya? Yaitu dengan tingkat kedua yaitu Tadabur Tadabur adalah Tafsir, cara menafsirkan yang baik dan benar Al-Quran Al-Qur'an tidak bisa satu ayat ketika kita menemukan, langsung ditafsirkan dan diterjemahkan menurut sesuai dengan takal kita Itu artinya ayat Allah dipaksa untuk mengikuti nafsu Harusnya menggunakan teknik yang tadabur Apalah ayat tadabaru nabiha amalakulubin akfalwab Apakah kamu tidak mentadaburi ayat ayat Allah atau hati kamu tertutup? Terus di ayat selanjutnya dijelaskan apalah yang tadbara napiha am walaukana mingindi kuirilah lawajadun ihtilafan kasiron apakah kamu tidak mentadaburi ayat, ayat Allah kalau seandainya itu bukan dari Allah maka terjadi banyak pertentangan di dalamnya artinya jika ayat itu benar dari Allah secara terjemahannya yaitu antara satu ayat ditafsirkan oleh lain maka tidak akan terjadi e, bentrokan akan sinkron bahkan e, akan akan mudah untuk dipahami karena apa sebetulnya tujuan rasul ditutus ke dunia ini rasul dan para nabi diutus sebetulnya hanya satu misinya adalah menyempurnakan akhlak dan menyederhanakan hal yang tadinya rumit tentang ketuhanan itu rumit namun nabi-nabi datang diutus oleh Allah untuk menyederhanakan memudahkan umat agar mudah memahami tentang eksistensi Allah yang meliputi diri dan di luar diri di dalam diri yang paling dalam dan di luar diri yang paling luar nah ini tata dapur ini adalah cara menafsirkan al yang benar yaitu Inna al-Quran yubah sirubaduhun padur Sebenarnya al-Quran itu atau ayat-ayat suci -ayat itu Saling menafsirkan satu sama lain Nah bagaimana menafsirkannya yang satu sama lain? Yaitu disingkronkan dengan alam Maka di, di tahap selanjutnya Tadarus tadabur tafakur Inna Allah yata pakaruna wal wal'ad Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Maka tafakar, pihol kisamawati walad. Maka berpikirlah tentang apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Tafakar, pihol kila, walatafakar, pihati lah. Berpikirlah untuk apa yang telah diciptakannya. Berpikirlah tentang alam semesta ini. Nah, di sini setelah tadabur. Harus sinkron dengan Apa yang terjadi di alam Jadi ilmu Allah Itu ilmiah Ilmiah di sini adalah Yang harus sinkron Apa yang ada di dalam ayat tertulis Itu harus sinkron dengan apa yang Tersirat dalam diri dan apa yang Tersirat di alam ini Maka ini akan sesuai Tadarus, Tadabur, Tafakur Dan yang terakhir Ini poin yang paling penting Dan banyak orang yang telah melupakannya bahkan tidak mengabaikan yaitu tabayyun. Apa isinya tabayyun? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum farisqun binaba'in fatabayyanu an tusibukum qawman bijahalti. Hai hey, orang-orang yang beriman, ketika datang orang fasik, orang fasik itu orang bengkok. Siapapun itu, walaupun dia mengaku turunan Nabi atau mengakui bumbi tapi kalau dia membawa berita yang bengkok, berita yang tidak jelas, misalnya, luduh Jokowi sebagai PKI, itu kan tidak jelas beritanya. Maka, Tabayu buktikan kebenaran beritanya tersebut. Telusuri dulu, sebelum kita menghakimi, sebelum kita menghadiri. Patabaya, nungu ma'antus bihukau, ma'n bija halakimu. Mak, kalau kamu tidak mentadbir, mentabayuninya, maka kamu akan menjerumuskan suatu kaum ke dalam kebodohan. Artinya, sehebat apapun dia beriman kepada Allah, sehebat apapun dia mengaku kepada Allah, namun ketika dia mencerita suatu berita, tapi tidak mentabayuni asal muasa berita itu, maka dia akan terjerumus dalam kebodohan, jahiliyah. Karena musuh utama Islam itu adalah kebodohan, jahiliah Ini akibat apa? Akibat dia tidak mentabayu suatu berita yang datang Apalagi berita-berita di internet, berita di Facebook, berita di Twitter Begitu banyak hoak diciptakan Orang-orang nah, yang meyakini hoak adalah orang-orang yang tidak tabayu Orang-orang yang tidak mencari dulu ke bukti Kebenaran dari berita tersebut Ketika Contohnya kalau makanan saja Ketika disuguhkan durian Otomatis harus dikupas dulu Masa dikasih durian dimakan Dan ditolong dengan cangkangnya juga Itu akan membuat kita bodoh Itu akan membuat Akan menyakiti diri kita sendiri Maka akibatnya Orang yang tidak tabayun Ketika mencana berita Dia percaya Maka lahirlah penyakit-penyakit hati Sedangkan ketika dia telah menanam sendiri penyakitnya itu, pikuluh bihimaradul, pajada humulohimaradul. Dalam hatinya ada penyakit maka Allah tambahkan penyakitnya itu. Maka dari situ lahirlah iri, lahirlah dengki dan kesananya hasut itu yang paling bahaya. Lalu lahirlah fitnah, fitnah. Nau untuk bilai mendalik, semoga kita dijauhkan dari fitnah. Iri, dengki, hasut, dan penyakit hati. Karena ini sentral kehidupan. Ini sentral, hati ini sentral. Ketika kita menanam kebencian, menanam kedengkian, menanam penyakit di dalamnya, maka Allah menambah penyakit itu semakin banyak. Akibat apa? Akibat kita tidak tabayu. Maka kalau kamu mendengar satu berita, apalagi beritanya ini berita Hoa, Berita hoax itu berita yang diciptakan dengan tujuan yang buruk. Dengan tujuan memang mencela, dengan tujuan untuk menghancurkan orang lain. Kalau kita langsung mempercayainya, ini tidak disebut orang yang beriman. Karena orang yang beriman, ketika dia mendapat berita, maka dia akan tabayu. Dia akan buktikan dulu kebenaran berita itu tidak langsung dicerna oleh telinganya tidak langsung dicerna oleh matanya dan tidak langsung dibenarkan tapi dia tabayun maka milikilah sifat tabayun dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang benar dalam pelajari ayat-ayat Allah kalau kita tidak memiliki tabayun kalau kita tidak terbiasa menjadikan tabayun analisis tabayun ini analisis dalam suatu berita maka kita mudah terjerumus ke dalam kebodohan. Antus biu kauman bijaha latin. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, agar kita selalu biasa tabayu terhadap berita-berita yang berseliweran tiap detik dan tiap menit di internet, di TV-TV, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi